Artis idolanya Indonesia yang satu ini sangat dan teramat luar biasa. Saya yakin anda semuanya kenal yang memiliki suara merdu tentunya ada Ramayana juga ada Arbas Community Ria Mustika Yu Palapa.